Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man Fala falamudhillah Wa man yudlil falahadiyalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adadama ilmilla, Salatan wa salaman Daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du Yang saya hormati Hazratul Muqarram Sahibul Fadila. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya mata Allah bituli hayatih insyaAllah Semoga kita semua yang kumpul di malam hari ini Mendapatkan keberkahan beliau Tahiran wa batinan Amin ya Rabbal Alamin Para habaib yang lain Wabil khusus Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Azegaf Wal Habib Hussein bin Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, serta para habaib yang lain, bin Muhammad Jamal bin Abdul Qadir Asgaf, para ramah kiyai, ramah kiyai Abdul Razak Sofawi, ramah kiyai Abdul Aziz, tak lupa pula sahibul hajah, ramah kiyai Abdullah Sa'ad, para aparat pemerintah khususnya, bapak wakil Walikota, kota, bapak kapal res, serta pejabat pemerintah yang lain yang hadir di tempat ini, Alhamdulillah, kumpul kita bersama-sama di tempat ini luar biasa. Ini bisa diibaratkan sebuah bentuk keakraban antara para ulama dengan umarok. Insyaallah, kalau para ulama dengan umarok sudah kompak yang seperti ini, insyaallah negeri ini akan jadi negeri yang makmur. Insyaallah negeri ini akan jadi negeri yang nyaman. Dikatakan hubungan antara ulama dengan Umar itu seperti imam dan muadzin di sebuah masjid ulama itu fungsinya menyeru menyampaikan maka ulama diibaratkan seperti muadzin. ulama menyeru manusia untuk taat kepada peraturan baik peraturan Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun peraturan pemerintah Setelah muadzin menyeru Masyarakat sebagai makmum datang Untuk bersama-sama sholat Diimami oleh imam Yaitu para pemerintah Jadi filosofi yang sangat luar biasa Antara ulama dan umar Itu bagaikan imam dengan muadzin Ketika imam dengan muadzin ini kompak Maka masyarakat pun yang sholat berjamah Juga akan nyaman tapi kalau seandainya enggak kompak tentunya bukan di Solo dan Karangan nyari insya Allah kalau enggak kompak kacau jadinya coba bayangkan kalau imamnya mau ngimaminya sulat tuhur jam setengah 1 yang adhan baru mau adhan jam setengah dua siang kira-kira lari kemana makmumnya kocar kacir makmumnya kabur sendiri-sendiri tapi apabila ulama kompak umar juga kompak Maka akan terbentuk sebuah kesatuan masyarakat bangsa ini akan menjadi bangsa yang memiliki moral yang taat kepada peraturan pemerintah dan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu adalah harapan kita semua pada kesempatan kali ini apabila saya mau ceramah rasanya kurang pantas karena di sini banyak para habaib banyak para romo kyai. Tapi saya cuma akan membacakan kitab Al-Hikam Karya daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Yang tadi maghrib sudah kita baca bersama-sama ratibnya Ini ada kalimat-kalimat hikmah yang disusun oleh beliau Yang juga biasa kita baca di sini pada setiap pengajian minggu Kliwon pagi Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan Apa yang ditulis dan apa yang disusun oleh al-imamul haddad Semoga kita semua insya Allah mendapatkan keberkahan daripada beliau Amin ya Rabbal Alamin Beliau menyatakan Wa qala anhu Man ashghalahu haqq rabbihi أن حقوق نفسه وحقوق إخوانه فهو عبد الحضرة. ومن أشغله القيام بحق نفسه عن القيام بحق ربه وحق إخوانه فهو عبد الشهوة. ومن أشغله القيام بحقوق إخوانه عن القيام بحقوق ربه وحقوق نفسه فهو عبد الرئاسة. Waman ashgallahul qiyamu bihukuki rabbihi wa hukuki ikhwanihi Anil qiyami bihukuki nafsihi Fahuwa sahibu wiratha Beliau menyatakan barang siapa Yang dirinya itu sibuk Mengerjakan kewajiban kepada Tuhannya Sampai lalai Sampai lupa Untuk melaksanakan kewajiban kepada dirinya dan kewajiban kepada masyarakat maka dia adalah seorang hamba yang tenggelam di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan tadi Abdul Hadroh Hadroh dari kata hadhara maksudnya apa seorang hamba yang selalu merasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Ya Rasulullah Ayun nasi afdal Rasul siapa manusia yang paling mulia Dijawab sama Nabi mukminun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah yaitu seseorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan juga dengan hartanya Berjuang itu kondisional. Kalau berjuang di zaman dulu memang kita perang. Tapi kalau berjuang di zaman sekarang gimana caranya kita menegakkan dakwah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu berjuangan di zaman sekarang. Gimana kita mengajak manusia yang sebelumnya meninggalkan Allah menjadi kembali kepada Allah? di mana kita mengajak manusia yang sebelumnya nggak pernah salat jadi kembali salat. Itu adalah perjuangan di zaman sekarang ini. Kemudian tanya lagi. Kemudian yang nomor 2 siapa ya Rasul? Dikatakan summa nasa min Yang selanjutnya adalah seseorang yang dia menyendiri di tempat-tempat yang terpencil, yang enggak diketahui oleh orang, dia beribadah kepada Tuhan-Nya di situ, dan dia meninggalkan manusia, karena takut dirinya yang penuh dosa ini bisa mengganggu manusia. Jadi yang dikatakan para ulama yang meninggalkan masyarakat untuk berkhulwat, tujuan khulwatnya itu bukan takut terganggu sama manusia, tapi takut dirinya mengganggu manusia. Ini adalah manusia yang urutan kedua yang dikatakan paling awdul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan juga banyak riwayat hadis Allah Subhanahu Wa Taala itu punya hamba-hamba pilihan, yang mana hamba-hamba itu pakaiannya itu kusuh, pakaiannya itu campang-camping, gumbal gitu rambutnya juga acak-acakan nggak teratur akan tetapi hamba ini apabila angkat tangan doa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala belum diturunkan tangannya Allah sudah mengabulkan permintaannya dan hamba yang seperti itu itu pasti ada di tengah-tengah masyarakat pasti ada manusia-manusia yang menyendiri untuk beribadah kepada Allah yang menyendiri untuk bermunajat, untuk berzikir, untuk membaca Al-Qur'an itu pasti ada. Sehingga dikatakan walaulahumu anami laduk dikatil jibal Kalau bukan karena mereka yang sering ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti alam semesta ini sudah hancur karena banyaknya kemaksiatan. Nek kalau maksiat kita diukur satu persatu sama Allah dan langsung kontan mau dibales, sudah ambles ke tanah mungkin gitu lah. Tapi karena Allah masih kasih sayang kepada kita, berkat siapa? Berkat manusia-manusia pilihan yang menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu contoh yang paling dikenal Tentang ibadah kepada Allah Adalah Sayyidu Tabiin Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni ini Seorang Tabiin Dia enggak berjumpa sama Nabi Akan tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Talib Ya Umar wa ya Ali Iza ra'aitu Fatluba lakuma lakuma. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali dikasih wasiat sama Rasul, "Ya Umar, wahai Umar wahai Ali, kalau kamu ketemu sama Uwais al kamu minta tolong dia suruh istighfar untuk kamu, pasti dosa kamu akan diampuni oleh Allah." Orangnya belum ada, Rasul memerintahkan sahabat untuk minta doa sama dia. Kira-kira gimana Uwais al Korni? Apakah orang yang dibuja-buja? Apakah Utsal Korni ini orang yang dielu-elukan, yang disanjung-sanjung? Utsal Korni diceritakan dalam riwayatnya, beliau itu kalau makan sehari-hari ngambil di tempat sampah. Jadi cari di tempat sampah itu ada sisa-sisa makanan, beliau ngambil di situ, ngambil di situ, kemudian setelah itu Yang masih layak dimakan, dimakan oleh beliau Pernah suatu ketika Ketika beliau masih cari makanan ada di sampah Selain ngorek-ngorek sampah begitu Kemudian datang anjing Kemudian menggonggong kepada Uwes Al-Qarni Uwes Al-Qarni mengatakan Hei anjing, silahkan kamu makan bagianmu Aku akan makan pada bagianku Aku tidak lebih mulia daripada kamu Kalau aku nanti bisa melewati suratul mustaqim Berarti aku mulia Tapi kalau aku nanti jatuh Ketika melewati suratul mustaqim Engkau wahai anjing adalah lebih mulia daripada aku Itu sifatnya Uwais Al-Qarni Ketika Zidna Umar bin Khattab menjadi khalifah Beliau penasaran Untuk mencari Uwais Al-Qarni Kemudian beliau berkata sama semua orang yang saat itu musim haji datang haji Beliau kemudian tanya Ini yang dari daerah Yaman Mana? Selain orang Yaman boleh duduk Yang selain orang Yaman duduk Yang orang selain orang Kufah boleh duduk Lebih sedikit lagi Kemudian dari kabilah ini, dari kota ini Sampai akhirnya tersisa satu orang Dari suku Koron Uwais Al-Qurani, nama sukunya itu Al-Qurani Kemudian tersisa satu orang Kemudian Sayyidina Umar tanya Ata'adhifu Uaisan, kamu kenal gak sama Uwais? Lah, orang yang ditanya bingung Ya Sayyidina Umar, kamu ini khalifah, amirul Mukminin, Kenapa kok nanyakan Uwais? Kemudian Sayyidina Umar tanya, kamu kenal gak? Saya kenal sama Uwais, di daerah kami Tidak ada yang lebih miskin Tidak ada yang lebih gila Tidak ada yang lebih hina Melebihi Uwais al-Qarani Kemudian menangis Zidna Umar Kata Zidna Umar Itu pendapatmu tentang dia Akan tetapi aku dengar Rasul bersabda, nanti di hari kiamat Yang masuk surga Berkat syafaatnya Ues al-Qarani Itu sebanyak suku Rabi'ah wamudor. Jadi bakal banyak puluhan ribu orang Akan masuk ke surga. Itu berkat syafaatnya Uwais Al-Qarani. Didatengi sama Syedina Umar, sama Syedina Ali. Ketika ditanya lagi ternyata Uwais Al-Qarani itu dapat bagian jaga parkir. Jadi dia yang ngurus hewan-hewan yang ada di sekitar situ. Didatengi sama Syedina Umar, sama Syedina Ali. Ketika dilihat Uwais Al-Qarani masih salat. Kemudian mempercepat sholatnya. Setelah itu bertemu berhadap-hadapan langsung. Umar tanya, engkau yang bernama Uts, betul? Engkau siapa? Saya Umar bin Khattab. Dan ini adalah Ali bin Abi Tholib. Terjadi berbincangan. Di antaranya, Umar menawarkan Uts, kamu tinggal di Madinah, saya kasih pangkat sama kamu yang paling tinggi. Kata Uts Al Qurani, saya nggak butuh. Ya sudah kalau gitu kamu silahkan bawa surat dari saya kemanapun kamu pergi kamu pasti dapat perlakuan khusus oleh pemerintah. Kata uang saya nggak butuh. Ya sudah kalau gitu duit ini aja buat kamu nggak mau saya jaga parkir ini dapat uang sedikit. Saya nggak tahu yang lebih duluan mana uangnya ini habis atau saya dulu yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk Abdul Hazra yaitu hamba yang selalu merasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah barang siapa yang dia memikirkan urusan dirinya hingga dia lupa dengan urusan Tuhannya dan urusan saudaranya, maka dia adalah abdu syahwat, budaknya hawa nafsu syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggambarkan dalam Al-Qur'an Aro'aita manittakhoza ilahahu hawahu Apakah engkau melihat Bakal ada manusia-manusia Yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan Itu sudah digambarkan Sudah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala Akan ada manusia Tuhannya dia adalah syahwatnya. Tuhannya dia adalah nafsunya. Kemudian manusia yang model semacam ini, dia akan rela melakukan apapun, yang penting dirinya puas. Sekalipun orang lain itu rugi, orang lain itu akan sakit, dia tidak peduli, yang penting dirinya puas. Orang lain mau hancur terserah, orang lain mau mati terserah. Tapi yang penting dapat keuntungan yang banyak. Ini adalah ciri-ciri daripada Abdul Syahwat. Kemudian ciri manusia yang ketiga adalah manusia yang mementingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan dirinya dan kepentingan Tuhannya. Ini adalah budak daripada popularitas. Ini manusia-manusia yang kepengin dipuji sama orang lain, kepengin disanjung-sanjung sama orang lain, kepenginnya dia itu dia dilulukan sama orang lain. Maka ini adalah budak daripada ketenaran. Dia meninggalkan dia rela mengemis sama orang lain, rela merendahkan dirinya demi hal-hal yang tidak semestinya. Demi apa? Demi untuk mencari popularitas, yang penting dirinya di hadapan orang lain itu dapat pangkat, dapat posisi. Ini manusia yang semacam ini dikatakan adalah abdur riasah yaitu budaknya popularitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila ada dua serigala yang kemudian dua serigala itu dilepaskan, ke sekelompok kambing kita bisa bayangkan kalau sekelompok kambing kemudian ada serigala dilepaskan di situ pasti langsung terkam sana terkam sini kambingnya lari ke sana lari ke sini semuanya bercerai berai dikatakan keadaan itu tidak lebih parah apabila ada dua sifat Yang masuk ke hatinya orang muslim Yaitu sifat yang pertama adalah cinta harta Dan sifat yang kedua adalah cinta kepada ketenaran Hubbul mali wa hubbul syaraf Cinta harta benda Maka hatinya akan porak-poranda Cinta ketenaran Maka dirinya siap berbuat yang haram Demi untuk menyenangkan orang lain Cinta kepada popularitas, dirinya siap melanggar aturan Allah, siap dimurkai Allah, yang penting orang lain senang kepada dia. Ini sifat yang keliru. Seorang ulama sufi menyatakan dalam syairnya, wal anamu anamu Seorang ulama sufi menyatakan, Ya Allah, yang penting engkau bersikap manis kepadaku, aku nggak peduli, kalau seisi alam semesta bersikap baik kepadaku. Ya Allah, sekiranya engkau ridha kepadaku, aku enggak peduli kalau seandainya manusia semuanya marah kepadaku. Wa takabaini wa amirun wa baini Aku siap, yang penting hubunganku dengan engkau itu baik, sekalipun hubunganku dengan manusia ini akan hancur. Ini adalah perkataan yang sangat luar biasa oleh seseorang yang sudah mengetahui hakikatnya bahwasanya kedudukan yang abadi adalah kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat para auliya washolihin mereka di permulaan di awal-awal masanya mereka itu dicaci maki, dihujat, dikucilkan, diasingkan oleh masyarakat dengan tujuan apa Allah menguji mereka seperti itu supaya hati mereka kembali kepada Allah apabila hati mereka sudah kembali kepada Allah subhanahu Wa ta'ala maka Allah pun akan cinta kepada dia ketika Allah cinta kepada dia Allah sudah cinta Allah sudah sayang kepada dia, Maka manusia pun semuanya akan cinta kepada dia, akan sayang kepada dia. Dan ketika itu dia sudah enggak butuh lagi kepada pujian, kepada sanjungan, kepada kedudukan di mata manusia yang dibutuhkan hanyalah Allah ta'ala Semoga kita bisa menjadi hamba yang seperti itu. Amin. Ya Rabbil Alamin. Yang keempat adalah barang siapa yang dia itu mengurus kewajibannya kepada Tuhannya, mengurus kewajiban kepada masyarakat sampai dia lupa untuk mengurus dirinya sendiri, maka dia adalah termasuk shahibul wiratsah yaitu para pewaris anbiya, pewaris daripada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan al ulama waratsatul anbiya itu adalah orang-orang yang siap berjuang Orang-orang yang siap membaktikan dirinya untuk Allah dan untuk masyarakat, dia nggak lupa sama kepentingan dirinya. Orang-orang yang siap untuk menjadikan manusia cinta kepada Allah, menjadikan manusia dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak diurus kepentingan dirinya, nggak diurus kepentingan keluarganya bukan enggak diurus itu bukan sama sekali enggak diurus akan tetapi itu yang nomor dua. yang terpenting urusan Tuhannya dan dakwahnya maka orang-orang yang semacam ini adalah pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang itu sudah menjadi pewaris nabi maka dia layak disebut sebagai seorang ulama kita lihat Allah subhanahu wa taala mensifatkan ulama bukan dengan orang yang banyak ilmunya Bukan dengan orang yang banyak kitabnya, Akan tetapi dinyatakan, min ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah, Dari hamba-hamba Allah, Adalah para ulama. Selain para ulama, Mereka tidak punya hakikat, Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waris daripada para nabi, Yang jadi fokus hidupnya, yang jadi pertimbangan hidupnya adalah para ulama. Ini kajian daripada kitab Al Hikam pentingnya Maulid di dalam menjalin persatuan dan kesatuan NKRI. Tadi sudah disampaikan bahwasanya sekarang ini banyak oknum-oknum yang dia akan merusak kepercayaan kita kepada pemerintah sudah disampaikan bahwasannya ada pihak-pihak tertentu yang melecehkan pemerintah mengatakan pemerintah itu tohut dan lain sebagainya itu adalah manusia-manusia yang berpotensi untuk merongrong NKRI kunci pertama adalah jaga persatuan Seorang Muslim itu harus memiliki sifat saling menghormati, saling menjaga lisan. Hidup bermasyarakat gak cocok itu biasa. Tapi kalau nggak cocok terus menghina itu yang luar biasa. Gak cocok itu biasa. Yang satu senang dengan dzikir, yang satunya nggak suka. Zikir, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Akan tetapi kalau yang satu suka zikir, yang satu mencaci maki orang yang zikir, ini baru timbul masalah. Sampai kapanpun juga ahlu sunnah wal jamaah tetap akan melestarikan kegiatan yang semacam ini. Dimanapun juga di kampung-kampung kita buat sholawat, setiap RT kalau perlu ada sholawat. Kalau yang semacam ini, matlis-matlis sholawat sudah bangkit, matlis-matlis sholawat ada di mana-mana, insya Allah negeri ini akan jadi negeri yang aman dan negeri yang nyaman. Tidak pernah ada orang yang sholawat kemudian keluar dari matlis sholawat, terus ngomong-ngomong kotor, gak pernah ada. Gak pernah ada orang yang kumpul sholawat, kemudian dia keluar, dia mengagumkan orang lain, gak mungkin ada. Setiap orang yang kumpul dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia pulang dari matli solawat pasti mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu aneh kalau ada orang yang lebih senang memuji pimpinan organisasinya daripada memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh ini imannya perlu dipertanyakan kadar keimanan seseorang. Coba yang tertulis di kertas tadi. Kadar keimanan seseorang Itu tergantung dengan kadar cintanya Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memang pokok yang paling penting Gimana cinta kita kepada Rasul Gimana kasih sayang kita kepada Rasul Gimana diri kita Untuk menghadapi dakwah Untuk menjalankan amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siapapun kaum muslimin Mereka punya kewajiban Untuk ikut menjunjung amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ikut dakwah. Untuk ikut mengembangkan ahlussunnah sunnah wal. Jamaah. Itu semuanya adalah kewajiban bagi kita. Makanya yang namanya Madhya Salawat model begini harus dilesarikan. Cinta kepada Nabi adalah tanda keimanan seseorang. Para sahabat, Para sahabat radhiallahu anhum ajma'in. Mereka adalah teladan kita untuk bab cinta Nabi. Para sahabat membaktikan jiwanya, hartanya semuanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As Siddiq, ketika Rasul mau jihad butuh harta yang disedekahkan itu seluruh hartanya demi untuk dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya sama dengan semuanya ini. Dengan kalau misalkan ketemu orang miskin. Kemudian di kantong ada uang Rp100.000, Rp50.000, ribu, ribu ada Rp20.000, ada Rp10.000, ada Rp5.000, ada Rp1.000, ada recehnya 500-an ada. Yang keluar yang mana? Yang mana? Yang receh. Nah, kalau orang belasungan, insya Allah yang keluar yang Rp1.000 ya. Keluar yang Rp1.000 habis itu minta susu 500. Sodako, ini para sahabat berkat kecintaannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sodakohnya itu banyak. Hartanya dia habiskan, sekalipun dia nggak punya simpanan harta, tapi merasa puas apabila memiliki simpanan Allah dan Rasulnya. Merasa puas apabila memiliki hati yang cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat. Suatu peperangan diceritakan Rasul dalam perang Uhud ketika saat itu kaum kafir Quraisy yang berputar balik dan menyerang dari arah gunung saat itu posisi dari gunung yang diserang yang dituju adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang dituju dijadikan sasaran adalah Rasul bahkan saat itu topi perang rasul itu sampai melukai pelipis pelipis rasul karena dibukuli oleh orang kafir kemudian panah mengenai bagian pipi rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada saat itu ada salah seorang sahabat yang langsung bangkit berdiri dan memeluk rasulullah shallallahu alaihi wasallam sehingga hujan panah tusukan pedang tusukan tombak tidak ada yang mengenai rasul akan tetapi mengenai bagian tubuhnya ketika selesai perang ketika didatangi sahabat tersebut dilihat masih dalam keadaan hidup masih sadar dan ketika dilihat bagian punggungnya terdapat kurang lebih 70 atau 90 bekas tusukan karena melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? kok bisa sampai berbuat seperti itu itu kenapa itu semua karena di hatinya memiliki rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kaum muslimin punya rasa cinta kepada Rasul pasti dia akan berjuang untuk membela Rasul pasti seseorang mukmin tersebut akan menghabiskan waktunya untuk berada pada misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita semuanya dituntut Kita semuanya harus paham, bahwasanya nanti di akhirat tidak akan ada lagi yang kita harapkan Melainkan Rasulullah SAW Di akhirat nanti tidak akan ada satupun yang menolong kita Melainkan Rasulullah Yang terpenting kita sekarang Gimana kita berjuang untuk Rasul Sehingga nanti di akhirat kita diakui sebagai umatnya Rasul Bagaimana caranya kita sekarang mengembirakan hatinya Rasul Supaya nanti kita di akhirat diakui umat yang sudah menyenangkan hatinya Rasul Kalau kita memuji Nabi, kita membanggakan Nabi itu biasa Akan tetapi kalau kita jadi umat yang dibanggakan sama Nabi itu baru hebat Kalau kita jadi umat yang bisa membahagiakan hatinya Nabi Yang bisa menyenangkan hatinya Nabi itu baru spesial namanya. Kalau cuma membanggakan Nabi itu sudah bagus. Cuma yang lebih bagus lagi gimana caranya supaya kita juga menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara adalah dengan hadir dengan berpartisipasi pada majelis Maulid yang semacam ini. Inilah majelis yang sudah diadakan, yang sudah ditaksis oleh para ulama ahlussunnah sunnah wal jamaah oleh para wali songo dengan tujuan supaya kita itu sering ingat kepada Nabi Muhammad SAW coba kita bayangkan kalau bukan di madlis yang semacam ini kapan lagi kita mau memuji Nabi kalau bukan karena madlis yang semacam ini kapan lagi kita mau mengenang duduk bersama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Mulai dari tadi ba'dal maghrib sampai saat ini Kita semuanya berzikir, kita semuanya berdoa, kita semuanya bersolawat Inilah kehebatan daripada para ulama ahlussunnah sunnah wal jamaah Mereka memikirkan generasi yang akan datang Tujuannya diciptakan matlis maulid, itu untuk generasi yang akan datang Kira-kira kalau kita di rumah enggak kumpul seperti ini, kira-kira apa kuat? kita zikir dari maghrib sampai jam 11 malam kuat gak? nggak? ndak kuat kan? kenapa? karena imannya kita lemah para ulama kita para wali songo mereka faham dengan itu makanya diciptakan matlis maulid diadakan Majelis maulid dipopulerkan matlis zikir dipopulerkan matlis sholawat itu dengan satu tujuan supaya masyarakat jadi sering zikir Jadi sering ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masyarakat itu sudah sering zikir, sering ingat kepada Nabi, otomatis dalam hatinya timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika timbul rasa cinta itu maka iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin kuat. Apabila iman semakin kuat itu semuanya yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadiri majelis maulid yang semacam ini, makmurkan majelis maulid yang semacam ini, buat matlis maulid yang semacam ini ada di tempat-tempat kita. Ini matlis adalah sarana untuk kita munajat kepada Allah. Ini matlis di majelis ini insyaallah ketika kumpul semuanya untuk maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semua dosa kita apabila kita bangkit dari tempat ini Akan diampuni oleh Allah Subhanahu Zal jama' la syakka yuhfar fihi Jami'ul dhunub Pertemuan yang semacam ini Tidak diragukan lagi Diampuni dosa-dosa kita Karena kita menghadiri Madlis maulid yang semacam ini Karena kita hadir di tempat ini Akan hilang insyaallah Semua penderitaan kita Akan selesai insyaallah Semua permasalahan kita Satu kuncinya hadir dan bersihkan hati kita Jadikan hati kita semakin cinta kepada Nabi Jadikan hati kita semakin mantap Semakin iman kepada Nabi Muhammad SAW Apabila ada omongan-omongan di luar sana Yang mengatakan madalis madlis yang semacam ini Tidak ada tuntunannya atau tidak ada dasarnya Maka jangan pernah kita berpaling sedikitpun Karena Rasul sendiri sudah bersabda, La ummati ala dhulala. umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan, apabila semuanya mau mengenang Nabi, para sahabat mengenang Nabi, para tabiin mengenang Nabi, para tabi i tabi'in semua mengenang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita sebagai para pengikut harus lebih sering mengenang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai pengikut harus semakin menampakkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dikatakan sebuah peci atau sebuah rambut itu nilainya nggak ada rambut kali pan dengan kira-kira kalau dijual laku berapa ndak payu tapi satu helai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarangan orang bisa menyentuhnya bahkan ditaruh di museum Kenapa bernilai itu baru rambut yang nyambung sama Rasul. Gimana kalau hati yang nyambung dengan hatinya Rasul? Gimana kalau lisan yang mana lisan ini bersambung dengan memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Suatu ketika Abbas bin Abdul Muttalib paman daripada Nabi Muhammad, beliau datang kepada Nabi kemudian pamit, wahai Nabi. Ijinkan saya untuk memujimu. Kemudian Nabi mengatakan, "Pul la yufdudillahu Katakanlah, insyaAllah Allah akan menjaga supaya gigi-gigimu itu tetap utuh. Kemudian melantunkan bait-bait syair yang luar biasa. Min haithu qabliha tibta fi wa fi mustaudain haithu yuhsaful waroku. Dikatakan, engkau wahai rasul, Sulbimu, nurmu, itu, berpindah pindah mulai dari Nabi Adam, mulai dari Nabi Nuh, mulai Dilemparkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai kepada saatnya engkau dilahirkan, wa anta lama bulita ashraqatil wa binurikal ufuku, wahai Rasul, sesungguhnya engkau ketika dilahirkan maka alam semesta ini menjadi terang, menjadi bercahaya, itu semua karena cahayamu ketika Rasul itu lahir bayi Nabi Muhammad itu ketika diangkat itu yang di kota Mekah bisa lihat gedung-gedungnya kaum Romawi jarak antara Mekah dengan Roma jarak antara Mekah dengan rumah itu sangat jauh sekali akan tetapi ketika Nabi lahir itu bisa dilihat itu semua berkat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah setelah ini kita dengarkan bersama-sama nasihat dan mau itu dari guru kita bersama Insyaallah semakin mantap hati kita semakin mantap keimanan kita semakin kita bisa menjadi pribadi yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adha minni wal akhum minkum rahmatullahi